<laughs> Ini terbaru uh, lagunya galau bikin baper deh, sempatnya ngocor nangis yo. <laughs> Tahu lagunya ya? Ruta Nirwana CJS Audio Ad Media Popoh yeah. Muatkan. Merkend er niet